Bapak g u n a n t o selamat pagi. Ya pagi t u Silakan. Ya, Bu,、uh, saya hanya sedikit saja. Kan u n t Menteri bicara seperti itu, kita sebagai rakyat apa berguru kepada yang di atas ya, sebagai Menteri maupun pejabat yang lainnya. Apa mereka harusnya kan mereka introspeksi diri, karena kita juga sekarang kondisi sekarang tidak seperti yang diberitakan nama mereka itu aja. Harusnya mereka juga harus malu atas. pernyataan atau tindakan-tindakan yang selama ini yang kelihatannya menurut saya tidak、eh, tidak pro rakyat itu aja、tuh. Ya baik terima kasih Pak Gun. Pak s u r y o selamat pagi. Pagi. Komentarnya. Pemendarinya sebenarnya、eh, Pak Menteri itu statement yang lain yang lebih bermanfaat bagi posisi seorang yang d i k u j i d u l u kampanye itu kampanye orang lain saya l i a k a n s e r a n g menteri banyak sekali yang masih sangat dibutuhkan tentang kebijakan n i k a h dari seorang menteri yang selama ini kebijakannya ini tidak memenuhi k e b u t a n masyarakat si sebaiknya kalau tiarnya itu kalau menteri mau ngomong di hari ya saya sesuai dengan harapan kita lalu kita juga seberang menteri yang siapa lagi kalau ini.、Uh -huh. itu aja lah baik terima kasih bapak joni selamat pagi selamat pagi mbak iya silahkan iya menterinya bilang、oh, eh, enak aja pakai d e m i malu nah menteri menteri a p a k jabat-jabat gak malu pakai uang raya jalan-jalan keluar negeri ...bilangnya kunjungan ke a p m b a h Sudibani, Sudibanding... ...itu kan lebih malu tuh... ...baik untuk rakyat tuh yang banyak d i s i buruk... ...yang kelaparan... ...itu lebih malu tuh Mbak, terima kasih... Baik, terima kasih Pak Joni... ...Bapak Anton, selamat pagi... ...pagi b u s i l a k a n Pak... ...aduh, itu menteri-menteri gimana... ...kemarin Dipo Alam... ...kemarenannya... ...Tifako Sembiring bikin Blackberry... ...Dipo Alam bikin pernyataan media...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 Mengurusin bensin gak beres Sekarang dia bilang begitu Mau jadi apa Ini jangan sampai kejadiannya Cuma di z a m a n sekarang ini z a m a n pemerintahan-pemerintahan yang dulu mah gak pernah ada Kalau mau dilakukan pasar bebas Lakukan aja Ikutin aja market value berapa harga pasar Seperti waktu jaman dulu Tiap tanggal satu harga minyak berapa Tanggal satu harga bensin berapa Jadi stabil, jangan perlu ngomong-ngomong gini Kalau perlu dilakukan reshuffle Reshuffle aja n gak g berani, cuma pepetan kosong Terima kasih Baik, terima kasih Pak Anton, Pak Agus, selamat pagi Selamat pagi Komentar Anda Pak? Iya, seharusnya Pak Menteri n gak g perlu memberi komentar seperti itu Karena pekerjaan dia itu sangat banyak Sebetulnya kan harusnya dia bisa memberikan harga yang murah Yang bisa menjangkau semua raya t untuk NFC Itu yang pertama, yang kedua kalau dia bilang Memalukan itu tadi dia menghina orang yang Memakai premium gitu, terima kasih Ya, terima kasih, p a g u s Selamat pagi Pak Teguh Selamat pagi Bu, s i l a k a n komentarnya、Mau、Memberi komentar, masalah premium Itu sebenarnya Gak usah di kotak-kotak, gak usah pakai subsidi Karena itu hanya akan mem、apa? Memperbanyak orang korupsi Sekarang Bayangin, pertama kan dia sudah 9 ribu Kemudian nanti Langsung a yang sel juga ikut melesat Lebih baik premium dinaikkan lah s e r a t ribu atau lima ratus Jadi merasakan gak usah pakai Si kotak-kotak Takutnya n i h premium hilang gitu loh Hanya dikomersil tanah a m orang-orang n y a tertentu Naikkan dia masyarakat seneng w a k t u n a i k seribu atau lima ratus rupiah aja Gak apa-apa deh bu、hmm. Jadi ngomong langsung Katanya yang orang berduit Katanya gak pantas beli premium Itu hanya ngurusin apa tuh ngurusin poloknya sendiri aja tuh karena dia bensin gratis mobil gratis makasih Bu baik terima kasih Pak Ali selamat siang ya siang Bu s i l a k a n Pak Ali ya itu menteri nama menteri n gak berpendidikan Bu menterinya gak sekolah ya gak mau pake emak mobil rakyat dipake menterinya juga gak punya orang yang sadar dong p a k a i premium juga kan keluarganya p a k a i bond gitu bu, m e n t e r i c o c o t aja bu ya gak ada resafel-resafel gak sampai sekarang aja gak ada resafel sama bu, p e m i m p i n n y a sama m e n t e r i n y a sama aja bu Indonesia hancur nih bu ya, m a kasih bu baik, terima kasih Pak Ali, Ibu Tati, selamat pagi selamat pagi silahkan Bu Tati ini kalau orang kaya itu kan bayar pasat ya bu, kenapa n g gak boleh menikmati subsidi gitu bu Mungkin harganya sama c j k tapi patut dinaikkan Terima kasih ya Baik, terima kasih Pak Herman, s i l a k a n komentar ya Ya, sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Menteri itu Kalau kita lihat isinya, itu sebetulnya baik-baik saja ya、uh, Cuma intinya begini loh Sekarang ini kan、uh, di era reformasi ini Kita seolah-olah boleh bicara Boleh berpendapat dan semua orang itu Menjadi、e, begitu berani berbicara Dan kadang-kadang kita sudah tidak etis ya Sudah tidak etis、e, Pejabat, rakyat Jadi kita sudah bukan bangsa Indonesia lagi gitu Saya sih menghimbau ya Melalui、e, media pas FM g ini ya Ini media businessman opinion baik sekali ya Tapi jangan sampai businessman opinion ini Menjadi sebuah ajang s a c i m a k i バンサーキーとジャリバンサーやんピダブルボディー、バビト。やでて、マンガネマサバンスイン。そこにおらんぷやモビリアパシャルセンピザブリベンスインナー。やでて、プラウサー、オサイン、アンポ、オサイン、アンポ、ヤンライアディー、ソニアカナンウム。カナヤンライアナウム、イト、ママサバンバサーケット、ジュあデディアンマシパ mobil ya semua harus bisa beli b e l a ya jadi itu pendapat saya mohon、uh, saya mengajak masyarakat Indonesia cobalah kita mulai berpendapat boleh tapi berpendapatlah dengan pantas kata-kata yang baik dan layak karena kita orang Indonesia orang yang berbudi p e k e r t i k o k terima kasih baik terima kasih Pak Herman Pak Hendra silahkan komentar Anda Pak selamat siang. selamat siang kalau saya pikir itu bukan memalukan tapi biadab terima kasih Terima kasih Pak Hendra, Pak Paulus Selamat siang Iya Bu, selamat siang Bu p e Raturan mana Bu yang mengatakan orang kaya n g gak boleh Mengkonsumsi premium Kan tidak ada, yang ada juga sekedar himbawan Bu Banyak opsi wacana tentang premium Kami melihat semuanya itu ngambang Jadi himbawan kami begini aja Bu Wahai Pak Menteri Berapa hari belakangan ini Bapak Menteri lihat sendirikan Di s e jumlah daerah Masyarakat antri BBM Itu menyusahkan rakyat Ini karena apa? Karena Pak Menteri belum meletapkan opsi mana yang mau dipakai Oleh karena itu, dalam tempo yang tersingkat-singkatnya Buatkan tekad Satu, opsi yang baik, yang terbaik untuk rakyat Bukan menyelamatkan rakyat, Bu Makasih. Baik, Terima kasih, Pak Paulus Selanjutnya, Pak h e n d r a Ya, siang, Bu Ya, selamat siang, silakan, Pak Ya, saya pikir yang harusnya memalukan itu Menterinya, Bu Karena yang namanya orang hidup Bu, ya. Semua orang itu kan berusaha Bagaimana mencari yang mana yang lebih efisien Harusnya dia sebagai Menteri kan dia bisa mengatur Itu semua dengan baik Kalau memang dikatakan orang yang tidak Yang apa yang istilahnya itu Yang mampu tidak boleh bekerja ya Dia harus bikin skema yang berjelas Harus ada aturan yang jelas Betul kata Bapak sebelumnya Aturannya itu harus dibikin Sehingga orang itu tidak rancu Dan menjadi benar Nah sekarang kalau Kalau orang hidup itu kan, tatakan bagaimana caranya mendapatkan yang lebih efisien, Bu. Jadi saya rasa yang memalukan tuh Pak Menterinya, kenapa dia ngomong begitu? Berarti dia nggak sanggup itu, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Pak Hendra. Pak Doni, selamat siang. Ya, Bu. Ya, silakan, Pak. Yang korupsi aja nggak tahu malu, Masani i yang belinya, berdasarkan uang sendiri, m a s a d i bilang nggak tahu malu. Pak Menterinya tuh yang t i l a kali. Terima <tuk> kasih. Baik, terima kasih. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang. Silahkan, Pak. Komentar Anda? n、uh, g a k tahu ya. Itu komentar seharusnya nggak perlu ya. Masalahnya、uh, kerjanya dari Menteri adalah membuat r e g u l a s i peraturan, yang kondisif untuk masyarakat. Nah Sekarang kalau masyarakat bingung,、uh, jangan disalahin. Itu siapa yang buat peraturan. Kalau masalah mau pakai, mau n g g a k sih, kita suka, suka orang ya. an alasan untuk p a k a i kan banyak ada yang ke efisiensi ada yang memang mau o t o m a s i s m a s i n bagus banyak lagi banyak lah jadi nggak usah komentar kerja bikin regulasi yang mantap、uh, udah selesai b a e m a a s i h terima kasih, terima kasih.